よかったよかったよかったよかったよかったよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたよたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた Mau. Jadi sekarang diberitain seperti ini, ya、ah, sudah b a s i Ya kan, sudah b a s i ini g i t u aja, makasih Oke,、okay. ya selamat pagi Pak Yanto Selamat pagi Silahkan Pak Yanto Ya, kalau saya lihat sih emang LAJ itu i kan kayak preman di jalan aja ya Udah、hmm. pakaiannya kayak preman k u m e l begitu Tujuannya d a p a t duit aja, saya lihat begitu Mereka gak ngerti peraturan, gak ngerti apa semua, boleh di t e s itu Hmm. dan gak g ada aturan satupun yang jalan kayak truk-truk yang ngangkut lebih juga n gak g ada yang d i t a n g k a p itu yang penting pokoknya ada duit aja、uh -huh. itu aja oke、okay. terima kasih 633-9160 Pak Edi, selamat pagi Pak Edi, selamat pagi selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. ya s i l a k a n Pak Edi kalau n g a n g g a p LL e yang d i j a l a n a n itu kalau mau ditaruh di jalan harusnya Mesti mengetahui aturan dulu Kalau caranya begini Tujuannya hanya mau cari duit Terima kasih Oke, jadi p a n d i Halo, selamat pagi Ya, s i l a k a n Pak Saya sih berpikir begini Dekati aja kepala DLAJR setempat ya Nanti setelah ada masalah Kita kedip-kedipan aja sama dia Begitu, terima kasih Oke Selamat siang Pak Eli Ya, selamat siang s i l a k a n Di Indonesia ini Dari zaman dahulu Sudah sangat terkenal ada sebuah p a m e o Kalau bisa dipersulit Untuk apa dipermudah Saya kira AO、uh, n Petugas tersebut masih menerapkan Cara seperti ini Perlu kiranya ada satu s o s i a l i s a s i Apakah itu Memang perlu atau tidak Ijin-ijin seperti itu Tapi rasanya sudah tidak logis Kalau membawa barang sendiri Harus pakai izin daripada ELG Pemerintah harus memberikan Penerangan、uh, informasi yang jelas kepada masyarakat, jangan membuat abu-abu,、uh, supaya iklim investasi ini betul-betul、uh, mendukung apa yang dikatakan pemerintah, tidak standar j a n d a Satu sisi mengatakan hukum di Indonesia jelas, namun di lapangan oknum-oknum selalu me memeras pengusaha, kalau saya katakan itu pemerasan sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih.